Mitra bisnis untuk membantu masyarakat miskin akibat kenaikan harga BBM bersubsidi, pemerintah mengaku telah menyiapkan program BLT agar dapat meredam efek ekonomi yang langsung terasa terhadap kehidupan mereka. BLT hanya akan diberikan sementara, yaitu selama 9 bulan, dengan besaran uang tunai senilai Rp150.000 tiap bulannya bagi setiap keluarga miskin. Di sisi lain, ada yang berpendapat bahwa BLT tidak akan efektif lantaran alokasi dana yang besar hanya habis untuk memenuhi konsumsi. sehingga lebih baik disalurkan untuk pembukaan lapangan kerja agar kalangan miskin lebih produktif. Untuk membahas hal tersebut, saya sudah tersambung dengan ekonom UI Katib Basri. Mas Katib, bagaimana menurut Anda? BLT memang harus sementara, mas. Nggak bisa terus-terusan. Karena Anda nggak bisa kasih orang uang secara terus-menerus. Itu nggak mungkin dilakukan. Kalau Anda lakukan itu, partai politik nanti lebih marah lagi. Dibilangnya bahwa itu diberikan demi membuat pemerintah menang pemilu, misalnya. Karena itu BLT harus sementara. Sembilan bulan. Tujuan filosofi dari BLT adalah memberikan bantuan ketika shock terjadi. Kenapa itu penting? Karena begini, orang selalu bilang, jangan kasih ikan tapi kasih kail, begitu kan? Tetapi kalau Anda belum sempat mancing, belum sempat mancing pergi ke kali, tapi kemudian makanan Anda kurang, Anda masih sempat nggak pergi ke kali? Nah, di dalam jangka waktu pendek ketika Anda belum sempat pergi ke kali atau melaut, Anda harus dikasih ikan. Ikan Anda punya, ada cukup energi, Anda bisa pergi ke laut, kan? Atau ke kali untuk memancing. Itu sama konsepnya dengan BLT. Jadi ketika shock terjadi, jangan suruh orang kemudian kerja, dia cari uang, supaya kemudian dia bisa menutupi income-nya dengan kenaikan BBM. Nggak bisa. Kenaikan BBM itu seketika. Kalau hari ini diumumkan, maka harga naik besok. Gak bisa kemudian serta-merta dia dapat kerjaan dengan gajinya naik. Itu tidak terjadi. Karena itu ketika dia di dalam proses, dia menggalang modal, dia memperbaiki kerjanya, dia meningkatkan produksinya, itu kan ada periode waktu. Di mana income-nya kan nggak naik. Income-nya yang tidak naik itu dibantu dengan BLT. Setelah periode waktunya dianggap 9 bulan dia cukup kuat, maka nggak boleh lagi dibantu dengan BLT. Kalau begitu, tindakan apalagi yang harus dilakukan pemerintah, Mas, untuk dapat mempermudah kehidupan warga miskin setelah periode pembagian BLT selesai nantinya. Maka BLT selalu harus dikompensasi dengan yang namanya program conditional cash transfer. Apa tuh misalnya? Kalau hari pertama harga BBM naik, harga makanan besok naik. Anda nggak bisa kemudian minta bantuan ada program... Padat karya, kalau Anda kerja di padat karya, gaji Anda baru terima bulan depan, ya kan? Anda nggak bisa, itu selama sebulan Anda nggak makan, kan nggak mungkin. Kemudian setelah dia ada tambahan uang untuk bisa hidup di dalam satu bulan pertama, kemudian anaknya kalau pergi ke sekolah, kalau anaknya pergi sekolah dia dapat cash, itu kondisi no cash transfer dengan PKH. Kalau dia pergi ke kesehatan, ke puskesmas, maka dia nggak bayar. Kalau kemudian dia pergi bekerja, dia mulai kerja, dikasih program padat karya. Setelah satu bulan dia dapat gaji, dapat upah. Dari situ dia bisa hidup mulai. Ini dilakukan karena ini kan nggak mungkin hanya sebulan. Makanya diberikan 9 bulan. Karena dianggap waktu 9 bulan itu cukup untuk membuat orang itu bersiap. Demikian Katib Basri, saya Giri Sadewa.